Pak c h f M? Halo. Iya silakan Pak. Ya, menurut saya peraturan g seperti ini menakutkan sekali buat para koruptor-koruptor, buat para pegawai negeri, polisi, hakim, pejabat semacam ini sangat ketakutan sekali. Tapi buat kita b i s n i s m e n yang benar-benar cari duitnya halal ya sah-sah aja. Memang itu dari duit keringat kita kok. Jadi artinya kalau sudah terbukti. adanya sumber uang panas itu PT ATK bisa lacak mereka bisa g a n secara t mereka ke pengadilan kalau c u m a buat ya heboh-heboh doang lah buat acara ibaratnya b u a mereka ada tugas n a ibaratnya gitu, gak ada hasilnya untuk menangkap koruptor ini, buat apa justru kita justru malah、eh, seneng, kalau kita transaksi itu jelas duit dari mana ini kalau kita memang bisnis men yang halal kerjanya. halal inilah mereka sangat takut gitu banyak mungkin mereka yang protes tapi ya sudah kalau memang pemerintah sungguh-sungguh punya niat yang baik lakukanlah dan berikanlah hasil yang baik juga dari peraturan itu terima kasih Lusuri, pak, ya,、eh, saya sangat setuju banget dengan makan hal itu ya. halo ya s i l a k a n pak Ya, saya sangat setuju banget akan hal itu, karena saya pikir kalau memang ya mungkin seperti kita yang benar-benar、e, hasil dari keringat kita dan jelas dari mana hasil menjajah atau apapun itu bentuknya,、e, tidak jadi masalah saya pikir untuk membeli sesuatu senilai berapapun gitu ya. Jadi saya pikir sangat penting, harusnya sudah terlambat menurut saya gitu ya. ローパーセブスティアン Ini peraturan aturan yang bagus ideal, tetapi kita lihat negeri ini kan negeri di awan awan, eh di bawah atas awan. Selalu nggak usah jauh jauh, KPK yang ada aja. Impian semua rakyat, tahu tahu kacang goreng busuk. Maksudnya manusia manusia di KPK itu idealismenya nggak terlaksana kan, kalah sama kekuatan besar. Nggak usah jauh jauh ketua KPK sekarang. パナタウンでんていういにら、にちばな、アでセントパタン、ワジャナワジャナ、ヤンアパ p マニア、マンゴータイア、サッキーゴー、マンゴータイ。パタハス、マニアパウス、ジェリマンシア、マン トリバーの a ーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザーのパーリザー mungkin itu cocok dipersarakan untuk poin negeri barangkali ya karena kalau poin negeri i t u dapati kalau beli arusnya kalau d i gajinya kalau dia agak di atas lima ratus juta t u agak berat begitu ya kalau s w a t a saya kira nggak perlu gitu karena、uh, s w a t a k o r u s i dari mana kan kira-kira begitu nah、mm -hmm. kalau poin negeri, mungkin poin negeri yang, yang, yang perlu ditanyakan p e r s y r a t a n itu baik、ya. terima kasih Pak Adi Pak Anies selamat sore s、yes, e a m a t sore もう一度、私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私はいは私は私は私は私は私はは私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は Baik, terima kasih Pak Anil. Saya ke Pak Agus, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Komentar Anda Pak Agus. Iya Mbak, ini hampir mirip dengan negara sosialis jadi akhirnya. Jadi memang, tapi kalau dipahami ini untuk mencegah, mencegahan dari korupsi, itu baik-baik saja. Tetapi persoalannya mestinya, ini kan korupsi ini musuh bersama Mbak.、Mm -hmm. Jadi kalau mau di... d i k e m p u r b e gitu ya di itu Koruptor itu dikempur dari berbagai sisi Dengan pencegahan-pencegahan yang ada Maka aturan-aturan lain juga harus ada gitu Jadi tidak boleh menti hukum Kemudian menyarankan bagaimana Kemudian diketatkan Atau di, kalau ada transaksi di atas 100 juta Kemudian harus Harus apa, Melapor Kemudian kalau di atas itu tidak boleh Harus transaksi dengan keuangan Bank itu Itu silahkan saja kalau mau diatur itu, kalau fokusnya ke korup, koruptor ya, untuk membasmi korupsi. Tetapi, ya itu tadi, sistemnya harus kita pelajari bersamalah secara mendalam. Intinya, saya tidak mau negara kita dibawa ke negara sosialis, Mbak. Uhum, uhum. Terima kasih. Terima kasih, Pak Agus. Bapak Mulia, selamat sore. Ya, selamat sore. Silahkan Bapak komentarnya. Ya, kalau menurut saya, ini kayaknya... Mungkin pemerintah ini mau mengalihkan apa ya namanya、uh, Untuk penanganan kasus-kasus、uh, korupsi ini Sebenarnya kan Yang lebih、uh, mendesak saat ini adalah Untuk p e n g a p a n kasus-kasus yang besar ya、uh, Dan dalam hal ini Ini seperti kayak mau menjaring gitu Menjaring kasus-kasus、uh, yang ya istilahnya n、e, gak g besar ya, maksudnya itu kan c u m a p e m beli a n rumah 500 gitu ya sedangkan sebenarnya data d a a t para、e, nasabah itu kan juga bisa dilacak dari KPRK itu, istilahnya berapa dia punya saldo simpanan itu sudah cukup menurut saya, jadi ini gak perlu sampai orang, orang mau beli rumah aja jadi sulit gitu kan、nah, ini akan menimbulkan suatu apa namanya daya beli yang <tuh> jadi、uh, kurang bagus gitu nanti di Uh, sektor perumahan ini Karena Orang merasa Seolah-olah kayaknya Di watching gitu ya Seolah-olah orang gak bisa Untuk Apa namanya、uh, Bergerak misalnya Dia membeli rumah dengan、uh, Apa Dengan luasa gitu Jadi merasa kayaknya Seolah-olah kayak Entar ada apa nih Kalau saya beli rumah ini Di atas、Baik. 500 ya Oke、okay. Terima kasih Pak Mulya Pak Tony selamat sore Selamat sore s i l a k a n Bapak Saya beri nilai 100 Sama komentar yang terakhir、hmm. uh -huh. setuju banget jadi pemerintah ini kalau saya bilang l e b a y dia menghindarkan、uh, dari kasus-kasus yang udah a k t u a l ya jelas seperti yang sekarang selagi rame t u h ada sepuluh rekening gendut pegawai negeri berusia muda kalau memang niat untuk membongkar ya segera aja dibongkar pakai harus i z i n ini dulu, izin itu dulu, ntar sok, ntar sok, dan sebagainya. <laughs> Jadi ya lucu gitu, kalau orang yang baru mau transaksi sudah mau digituin. Ya. Sedangkan yang kasus di depan mata, udah jelas, rekening gendut pegawai negeri masih muda, belum ada 3A, punya uang m i l i a r a n <T brewery> itu aja saya t d a k diberesin Iya, iya Nggak usah curiga sama orang-orang yang baru mau transaksi Itu menghambat perdagangan, Mbak、mm -hmm. Betul Terima kasih Terima kasih kembali Pak t o n i Satu telepon terakhir dengan Pak Harta Selamat sore, Bapak Sorry Iya, silahkan Pak Harta、uh, Kalau saya lihat sih Nggak ngecekkan masalah ya Kalau ngeceknya orang mau beli rumah 500 juta harus lapor Padahal sekarang h a r g a rumah di atas 1N s e m u a p a d a h yang beli itu belum tentu juga orang yang korup ya, orang kerja swasta juga mungkin beli dengan skill semestinya, pencegahan yang dilakukan bukan menjaganya di belakang orang udah koruptor, gimana nangkep koruptor mestinya bagaimana orang tidak koruptor kan itu.、Yeah. Nah ini mestinya、uh, ya jelas-jelas hukumnya mungkin s e k a l a n g koruptor udah ada hukuman yang cukup、uh, keras lah misalnya, udah digantung saja gitu. Ini selesai lah ya, jadi orang yang mau koruptor jadi yang mikir gitu loh. でも私は。